Mitra bisnis dalam serial tulisan di koran internet yang bertajuk Platform Presiden 2009, Kwi Kiangi mengkritisi pola pemilihan langsung dalam proses pemilihan kepala pemerintahan di tingkat pusat hingga daerah saat ini, mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati hingga Wali Kota. Dipilih secara langsung sehingga masing-masing pimpinan merasa memiliki legitimasi penuh dari rakyatnya. Menurut Kwi Kiangi, Kondisi ini sangat berpotensi memicu kegaduhan, anarki serta pembangkangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Untuk membahas fenomena ini segera kita akan temui Quick Yanggi. Pak Quick bisa nggak bapak memberikan contoh real terjadinya kegaduhan serta anarki sebagai dampak dari pola pemilihan langsung ini, Pak? Ya sebagai contoh yang lebih mendasar adalah sejak saya di dalam pemerintahan itu sudah ada tanda-tanda bahwa bupati, wali kota tidak mau lagi mendengarkan gubernur. Diundang pun tidak mau datang. Oleh karena mereka merasa punya otoromi. Nah sekarang ditambah lagi. Mereka mengatakan, saya dipilih langsung oleh rakyat saya. Nah gubernurnya bilang dipilih langsung. Ya apa-apa dipilih oleh siapa? Saya dipilih oleh yang langsung ngerti persoalan daerah saya sendiri. Jadi lucu, semua pejabat dipilih langsung itu terus bagaimana? Masing-masing merasa punya otorisasi sendiri-sendiri. Ya inilah akibatnya. Nah, Masih dalam semua bidang nanti akan-akan terjadi hal ini. Lantas menurut visi Bapak, gejala-gejala yang Bapak ulas tadi apakah bagian dari kerangka besar keterpurukan kita di bidang pemerintahan dan tata negara? Atau gejala lainnya Pak Kuik? Ini satu bagian dari dimasukinya era reformasi atau dimasukinya era demokratisasi yang salah kaprah. Yang sejak awal sudah banyak yang mengatakan, saya sendiri termasuk yang cukup vokal, mengatakan bahwa ini kalau caranya begini ini bukan demokrasi ini bukan uh, bukan reformasi tetapi ini namanya euforia gitu, tanpa tanggung jawab ya ini ini sudah bisa diprediksi dari ini akan semakin lama semakin parah kalau tidak ada orang kuat yang bisa mengembalikan uh, kesatuan persatuan ketertiban dan lain-lain nah, ini sudah menjadi ruwet sekarang. Jadi sistem pemilihan langsung memang tidak membawa manfaat positif ya Pak Alwi? Iya, ngawur kepablasan semuanya gitu loh, euforia. Ya. Napa benar sih bangsa Indonesia perlu demokrasi seperti itu? Siapa bangsa Indonesia? Mayoritinya siapa? Itu kan rakyat miskin yang nggak ngerti apa apa. Kian mereka yang menderita yang bagian terbesar ini, demokrasi model ini, negara-negara Asia yang kurang lebihnya sama kan nggak ada gitu gituan. China kan tidak begitu, Singapura kan tidak begitu. Demikian, Kui Kian Gi, saya Dinda Natasha.